Selamat siang Pak Iqbal Selamat siang ya, komentar ada Pak? Pemerintah kota Jakarta Barat Jangan t e p a r t i kentut Jangan b e l i n t a t b e l i n t u t Kalau bicara i m b Saya mau tanya Berani n gak g menertipkan tempat ibadah yang tidak b e r i m b di Jakarta? Jangan hanya berani sama orang minoritas Kalau memang pemerintah yang betul n gak g kentut seperti itu Berani n gak g t e k e r t a n Ayo, jangan pilih-pilih Saya mau tahu Berani n gak g menertipkan tempat ibadah yang tidak punya i m b di Jakarta Barat? Baik, terima kasih Pak Iqbal Pak Dani, selamat siang Ya, siang Mbak, saya setuju dengan Pak Iqbal Ya, bahwa di Jalan Panjang, ASI di Kia Itu, wah Makan tempatnya minta ampun-ampun Dan saya yakin tidak memiliki IMB Saya, saya, saya sebenarnya Pemerhati、uh, perizinan, perizinan untuk pendidikan IMB, bahwa Memang sudah sangat kusut Untuk perizinan itu Ada yang bilang、uh, a perizinan a namanya p untuk rumah tinggal itu hanya dua lantai, tapi semua orang bangun tiga lantai, dan itu dijadikan mafia, dan sama seperti sekolah sekarang pun, saya yakin sudah terkena cara mafia bahwa, oke、okay, izin ada, pasti bisa, bangun saja dulu, nah setelah dilaksanakan, terjadi pemerasan pemerasan yang oleh dilakukan oleh oknum-oknum P2B semua, saya yakin 100% bahwa semua oknum P2B adalah oknum bagian pengawasannya ya bukan bagian perizinan p e r i z n a n n y a tapi pengawasannya semua oknum dengan cara main bongkar, main t e g e l dan dia memang takut oleh wartawan dan LSM, tetapi mereka melakukan pemerasan. Ada yang lapor wartawan atau LSM, mereka keluarkan t e g e l mereka bongkar,、ya. mereka sedot uangnya sebanyak banyaknya, tetapi tidak mau mengambil risiko. Baik, terima kasih Pak Dani, h Pak Toni selamat siang. i Ya selamat siang Komentar Anda Ya kalau memang gak ada IMB ya harusnya dirobohkan lagi aja、mm -hmm. Tapi musti fair Dalam arti gini loh ini memang b e n a r b e n a r gak ada IMB Tapi masalahnya kan urus IMB juga tau h harusnya berapa urusnya udah luar biasa berkali-kali lipat gitu loh Jadi kadang-kadang kalau masalahnya yang gak punya IMB aja bisa b a n g u n nasal bayar duit Jadi coba fair dong kalau gak ada IMB yaudah Ya tapi jangan mubazir lah, apalagi buat sekolah ya, asal sosial, itu mungkin di cycle dulu sementara n gak g boleh lanjut. Tapi kalau misalnya mau fair, mbak gak ada mbak yang bikin IMB di Jakarta ini murah tuh n gak g ada. Makanya tuh bullshit semua orang IMB itu orang, saya sih kayak kita buka-buka anda, semua, semua proyek tuh juga n gak g ada yang benar sebenarnya. Ijinnya gimana juga gimana, n、so, gak g tau nih negara kayak gimana, ini aja n gak g bisa tertip kan. m a kasih. Baik terima kasih Pak Tony. Bapak Alex, selamat siang. Ya selamat siang ya m a saya kebetulan、uh, pemilik yayasan juga jadi bikin sekolah bikin khusus aja bangunannya itu kadang sulit dan b e b i h lama jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan sosial saya minta kepada Gubernur DKI, Wali Kota p e r i l a h ketempatan jangan main hongkar aja, karena harus i n t r o s p e k s i juga dalam p r o s e s proses pengurusan IMD itu. Jadi untuk yang sosial-sosial saya minta b e r i k a n perhatian tersendiri, tapi kalau untuk komersial, jangan pernah b e r i k a n peluang untuk m e n d e r i k a n bangunan tanpa ada IMD. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Pak Andre, selamat siang. Ya. Komentarnya Pak. s e b a i k n y a kalau menurut saya itu n a k perlu di r o b o h k a n y a di s e g a r a sementara aja, soalnya kan. 私は、yeah, i は私は私は私はには私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は i は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 i 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 Baik, terima kasih Pak Teguh, selamat sore Selamat sore Bu. Silakan Ya, p e n d a DKI itu kan aparat pemerintah ya Termasuk kecamatan Itu memang sering sekali, Bu Di masyarakat, kalau jarang bangun Tulang yang datang menanyakan IMD Sedangkan orang yang punya IMD itu kan Terutama bangunan yang tanahnya itu a t a s n y a itu milik atau p e r b o n d i n g Tapi tanah garapan a j a ditanyakan IMB, padahal dia tahu mengilayahnya dia, gitu itu maksudnya apa ya, Bu? padahal anaknya a j a tahu, kalau tanah garapan nanya, gak harap aja mau tak ditanyain IMB maka ketak akan d i l u b u h k a n segala, gitu Bu terima kasih, Bu Ongi, selamat sore ya, dengan WMP, Bu WMP, oke, silahkan b a k WMP, sorry, Pak ya, kalau kita ikutin aturan IMB itu kan izin mendirikan bangunan, Bu, artinya kita boleh membangun setelah izin itu tergit Saya t u j u h t u j u saja kalau memang melanggar a t u r a n itu harus d i b o n g k a r Tapi, p e m a juga harus、uh, konsekuen, tidak tebang pilih, Bu. Artinya begitu. Peraturan harus di tegakkan. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak w m p i Pak Arifin. Sama siang. Sama siang, Bapak. Silakan. Ya,、uh, mengenai meropokan bangunan sebelum yang tidak mempunyai IMB dengan alasan IMB masih diproses. Ya kalau realistiknya idealnya memang、uh, semua bermain fair、uh, Tidak ada yang nakal Ada IMB dulu baru bangun Tapi disini sudah terlanjut d r o b o h k a n Jadi pelajaran yang saya... Solusi sih tidak ada Jadi terpaksa harus d i o b o h k a n Apes Yang kita bisa pelajari adalah Kita di Indonesia bila menghadapi aparat-aparat yang nakal Yang kita tahu nakal Jadi, lebih baik kita cari aman. Kalau perlu, kita kasih uang lebih besar lagi, agar IMB keluar dulu. Itu saja. Tidak ada yang kita harap bahwa、uh, aparat itu berubah, pemerintah itu berubah, dunia ini berubah. Tidak ada. r e a l i s t i saja. s Pak Dede, selamat sore. Selamat sore, b a k Silahkan, Pak. Saya sih setuju kalau tidak ada izin emang dibongkar. Tapi sudah menjadi rahasia umum, Bu. Kalau yang bangunan itu sekolah, Yang ada kaknya, atau yang namanya ada gereja, itu izinnya bukan main sulitnya, Bu. Mungkin kalau teorinya satu tahun, prakteknya itu bisa tiga tahun baru keluar. Nah, itu yang terjadi. Jadilah s a k i perahan. Sehingga kalau yang kurang ngasih uang, ya dibongkar. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali, Pak Dede, Pak Sucipto. Anda yang terakhir, selamat sore. Silakan. Selamat sore, Bu. Uh, ini kebetulan sama Bu Di perumahan saya juga ada Sekolah juga di, dirobokan Dengan alasan yang sama Saya pikir Kalau memang semuanya Aturannya fair memang harusnya Ada i m b dulu Tetapi kan semua se Kita tahu lah Bu disini Harus ada p e l u a r ulang lebih Kalau memang pemerintah kita fair Harusnya jangan tebang pilih gitu Ya、yeah. Oke,、okay, so, yeah. ya. itu Menurut saya ya harusnya kan terbang pilihan t a r a satu sisi yang satu dibongkar, tetapi di sekitar perumahan saya banyak bangunan、uh, tidak, tidak Saya rasa tidak ada IMBnya juga. Mereka bangun e r u m p o bangun perpok <tuh> untuk bikin apa? Bisnis, bikin warung juga. e n g a k ada. Benarnya itu cuma <tuh>. ya itu. n g g a k enggak, kenapa lah itu n g g a k dibongkar juga gitu. Ya, selamat malam Pak Hendra. Ya, malam Bu. Silahkan komentarnya. Iya, saya pikir、eh, apa, tindakan pemda membongkar itu terlalu b e r l e b i h a n k u ya. Memang,、ah. aturan orang m e m bangun itu kan harus ada IMB. Namun demikian, biasanya kita tuh, orang,、eh, apa, pengusaha itu mau mengurus sesuatu izin itu benar-benar lama Bu. Dan pemerintah ini、eh, memang ada... Nasional single window itu kan, Bu nah cuman kelihatannya realisasi itu tidak jalan. Jadi menurut saya itu pemerintah itu harus berani juga membuka satu departemen atau satu lembaga. Kalau seandainya ada pengusaha yang mengajukan izin dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, y a pejabatnya harus dihukum gitu, Bu, harus diberikan、uh -huh. sanksi. Sehingga itu berjalan,、uh, parisan rewardnya itu Bu. Nah, dengan demikian otomatis ekonomi kita akan berkembang. Nah, menyangkut masalah yang... Yang sekolah ini kan sayang Bu, udah dua lantai Itu masalah administratif Saya pikir gitu Masih Bu、ya. Terima kasih Pak Hendra, s a a b e r a l i h Keparudi, k selamat malam Selamat malam Saya d e k u n g juga dengan Pak Hendra sebelumnya Karena、e, secara umum、e, Kita sebagai Ya terlepas dari apakah itu sekolah Itu istilahnya private Atau, atau apapun yang mungkin、e, Ada hubungannya Dengan bisnis, tapi yang jelas Kita sebagai pengusaha saya yakin Kalau aturannya jelas, kita pasti mau kok. Itu itu itu simple, simple h a t i h a t gitu kan? Artinya, kalau misalnya memang harus ada IMB, oke、okay, ya, yuk kita urus IMB.、Uh, apa p e r c a r a t a n n y a Biayanya berapa? Coba, kalau kita tahu, kita nggak usah inilah, nggak usah munafik semua. Kalau misalnya kita mau ngurus sesuatu administrasi, artinya、uh, yang paling s i m p e l kita bicara KTP, semua bilang gratis. Saya pingin tahu, kalau misalnya memang kita mau ngurus KTP itu dengan gratis, saya pingin tahu, enam bulan selesai apa e nggak? Saya yakin nggak akan selesai. Kembali ke masalah yang IMB ini, mereka juga sebagai aparat-aparat、uh, lah yang ada di、uh, jalan itu. Mereka juga harus lihat lah, ini adalah fasilitas pendidikan. Oke,、okay, mungkin dia berpikir, oh ini pendidikan mahal nih, kalau nggak mau diroboin h pasti harus bayar. Saya yakin mereka juga berpikiran seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya kalau memang kita... バーディー、バーディー、バーディー、バーディー、バーディー、バーディー、バーディー、バーディー、バーディー、バ Kalau misalnya kita tanya nih ke pemerintah Berapa banyak sih pemerintah bisa membangun sekolah Pada saat ada orang Membangun sekolah Untuk pendidikan Kemudian hanya dengan、e, apa namanya, Alasan IMB Itu harus dirobotkan bisa, bisa sebenarnya kan diperingatkan Ini mana izinnya, tolong diproses Hold pembangunannya, sampai izinnya keluar Bukan serta-merta dirobotkan begitu Ini k a k harus dibalik ke mereka nih Apakah dia bisa membangun sekolah Seperti apa yang d i b a n g u n oleh swasta sebanyak itu, kan kalau bilangnya begitu mereka bilang tidak punya anggaran nah kemudian saya juga s e t u j u dengan Bapak yang sebelum saya nih bahwa yang nama IMB di, di, menurut saya di Indonesia ini sering jadi dikomersialisasi bukan jadi dibuat、uh, mengatur, tetapi lebih pada、uh, komersialisasi itu yang menurut saya、hmm. oke mungkin itu aja opini saya baik Pak Adam, terima kasih banyak komentarnya Pak Budiono, selamat malam、Salam. bagaimana opini Anda? パパンダさん Uh -huh. Oke,、okay, Pak Luqman, g terima kasih untuk komentarnya Pak l u k m a n b e r h u b u n terakhir ya Selamat malam, Pak Ya, selamat m a l a m Bu s i l a k a n Pak l u k m a n Saya sih cuma ini aja, Bu Apa namanya, koordinasi ya Antara p i h a k Pemda Sama IMB, sama yang w u a r IMB i Kan itu satu Masih dalam satu tubuh pemerintahan k a l i Bu, ya Hmm. Kenapa nggak koordinasi dulu atau gimana prosesnya sampai mana gitu?、Karena、kan kan dia tahu p r o g r e s n y a pasti seperti t u bu. Baik. Jadi tindakan pengrusakan lah bu kesimpulannya bu.、Uh -huh. Terima kasih banyak pak Lukman.